بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق دقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تسالنا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسرح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hady hady Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdathatan bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah fil naq ihwani wa alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah SWT pada hari ini yang bertepatan dengan satu Muharram sekaligus saya ingin mengingatkan karena terlalu banyak kesalahan yang dilakukan oleh umat Islam dalam kaitan dengan uh, awal Muharram ini. Dan berkaitan dengan bulan Muharram secara keseluruhan. Karena Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim Abu Dawud dan yang lainnya menyebutkan bahawa. Afdhul siam ba'da Ramadhan siyam syahradlay Muharram. Wa afdhul salah ba'da al-faridah as-salatu fi jauh fi la'il. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa bulan Allah Al-Muharram ini Dan sebaik-baik sholat setelah yang wajib adalah sholat malam Penekanan pada riwayat ini ada pada sisi puasa pada bulan muharram ini Namun yang terjadi di kalangan masyarakat umat Islam atau sebagian umat Islam yang kemudian mereka ingin menghidupkan malam Muharram Atau hari jatuhnya awal Muharram itu Dengan perayaan-perayaan, dengan peringatan-peringatan Dan itu semua sama sekali tidak ada dasarnya Hal itu mereka ambil karena ingin meniru Apa yang dilakukan oleh kelompok non-Islam Dalam rangka mereka memperingati malam tahun baru Masehi terbukti dalam peringatan malam tahun baru Masehi itu rata-rata mereka melakukan satu bentuk apa kegembiraan dengan keluar-keluar rumah atau mengadakan apa acara-acara tertentu yang ditandai dengan beralihnya perubahan waktu jam 12 malam dengan petasan, dengan lampu, dengan berbagai macam hal-hal yang kemudian banyak dari itu Terdapat kemasyaitan-kemasyaitan yang luar biasa Kalau saja itu merupakan perbuatan kalangan non-Islam Tetapi itu sudah merasuki banyak dari umat Islam Sehingga kemudian mereka pada malam tahun baru masa itu Betul-betul mengikuti acara secara utuh Tidak jarang sampai menjelang subuh Atau setelah apa, subuh bahkan tidak jarang Salat subuhnya kelewatan <tuh> Hal itu merupakan satu bentuk kesalahan Yang kemudian Kesalahan itu Dihidupkan dengan Dihubungkannya dengan awal maharam Semalam saya jalan Setelah pengajian dari Daerah Bekasi Itu melewati sejumlah Iring-iringan rombongan Ada yang menggunakan Apa Obor-obor e, Laki perempuan campur Dalam kemaksiatan lagi kan Ketambah lagi ada juga yang beriringan pakai mobil, dengan nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya Ini merupakan satu kesalahan yang dilakukan oleh sebagian umat Islam yang seharusnya tidak terjadi Bahwa kemudian mengharam itu mempunyai nilai besar Karena memang di dalamnya diharamkan orang untuk berperang, kemudian melakukan perilaku perilaku menyimpang Dan sekaligus ini barangkali menjadi tonggak bagi kita untuk melakukan perubahan dan ber, ber, berupaya untuk menjadi apa ini manusia yang yang baik. Kalau umpamanya suami istri selama uh, Muharram ini kalau bisa jangan berantengar. jangan ribut. Ya, jangan marahan. Coba dicoba itu untuk memperbaiki kondisi rumah tangga antara sahabat-sahabat sama-sama santri umpamanya atau kemudian sahabat-sahabat uh, dalam pergaulan untuk selama Muharram kita damai, tidak ada lagi apa keributan, ada masalah-masalah diselesaikan Kalau ada kesalahan saling memaafkan Kita robah Karena akikatnya ketika kita masuk awal muharam akikatnya umur kita berkurang, bukan bertambah Makanya kenapa kemudian banyak orang Islam ketika saat hari kelahirannya tiba Mereka kemudian juga sama seperti itu memperingati hari ulang tahunnya itu juga sama sebenarnya mengikuti jejak daripada kalangan non-Muslim dan itu telah dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW jauh hari sebelum kita ini. Lada tabiunna sana nama kana qablaqum shibran bi shibrin, wa diraan bi diraan, hatta laudahul jahra bin la dahul tumu. Kalu al yawtun asara kalafaman. Hari syubhat Abu Dawud ini diungkapkan panjang lebar oleh Syaikhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitab Iqtida' al Sirat al Mustaqim. Yang dimana kita dijelaskan bagaimana orang Muslim itu mempunyai kepribadian, mempunyai cara perilaku tersendiri yang berbeda dengan kalangan non-Muslim, baik dari segi keyakinannya, cara berpikirnya, cara ibadahnya, sampai cara penampilannya. Makanya banyak sekali kita temukan Rasulullah mengingatkan, khaliful jahhut dan nasrur, kalian hendaknya menyalahi, menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Itu bukan saja dalam kaitan dengan masalah Masalah ibadah Sampai dengan masalah penampilan Ya Kenapa kita dianjurkan untuk berjenggot Karena juga dalam rangka Abah menyelisi daripada mereka itu Begitu pula dalam uh, uh, Kegiatan dan Amalan-amalan uh, yang lainnya Karena itu sekalian Ini sekedar untuk mengingatkan Dan sekaligus untuk uh, Menganjurkan supaya kita Berpuasa pada Sebelum uh, Muharram Dan uh, berikutnya Rasulullah SAW Diberitahu oleh Allah Tentang keutamaan Muharram ini di akhir hayatnya Sehingga kemudian Kata Imam Nawawi Di awal Muharram itu beliau tidak diberitahu Tetapi di akhir hayat beliau Beliau diberitahu tentang keutamaan Muharram Sehingga Rasulullah SAW mengatakan Seandainya tahun depan saya masih hidup Saya akan puasa 9 Muharram Pesertaan dengan sebelum Muharram itu Karena itu sekalian kita dianjurkan untuk berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram ya. Dan sebagaimana tadi riwayat menyebutkan keutamaan puasa-puasa pada bulan Muharram Maka hendaknya kita juga memperbanyak puasa-puasa Baik itu Senin Kemis atau puasa Yamul Bid Atau puasa Dawud yang dilaksanakan pada bulan Muharram Sehingga Rasulullah SAW ditemukan beliau berpuasa Yang paling banyak setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram Barakallahu fikum itu segala mengingatkan dan tentunya pada bulan Muharram ini mengandung banyak pelajaran terutama dari hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketentuan kalender Hijriah dimulai dengan apa? Dengan hijrahnya Nabi, tidak dimulai dari kelahiran Nabi, tidak dimulai dari uh, penerimaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW sebagai abani e, nabi dan rasul yang diutus oleh Allah tetapi penetapan kalender Hijriah dimulai dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah karena itu merupakan suatu perubahan tau enggak sejarah yang luar biasa dari kondisi di mana umat Islam di Mekah yang kemudian di sanalah sekitar 84 surat Al-Qur'an turun yang itu penekanannya pada tauhid dan kemudian e, selebihnya turun di Madinah atau di sekitar Mekah dan Madinah Karena uh, Bilal Ibn Rabah mengatakan Kami meninggalkan Mekah Dengan penuh keberatan Menuju wilayah yang penuh wabah Di dahulu itu Madinah itu Adalah wilayah yang penuh wabah Ya Meskipun mereka itu mengalami penyiksaan Pemboikotan Bahkan pembunuhan Terakhir pengusiran Tapi mereka begitu cintanya Kepada Mekah itu Sampai Rasulullah mengatakan Sungguh aku dikeluarkan dengan paksa oleh kaumku dari Mekah Dan Mekah lebih aku cintai daripada yang lainnya Tapi kemudian Karena itu perintah Allah SWT Maka Rasulullah SAW dan para sahabat pun Pada berangkat menuju ke Madinah Dan di Madinah Rasulullah SAW kemudian berdoa Ya Allah Kalau Nabi Ibrahim berdoa untuk Keutuhan dan keharaman Mekah Maka aku berdoa untuk apa Keharaman daripada Madinah Maka sejak itu, Madinah menjadi wilayah yang jauh dari wabah. Nah, kalau anda melihat sekarang ke Madinah, akan terasa doa Rasulullah SAW bahwa Madinah adalah wilayah aman, wilayah yang jauh dari penyakit, wilayah yang sangat damai dan menenangkan jiwa. Begitulah keadaan Madinah sekarang ini. Apalagi di sana ada masjid apa, Rasulullah SAW, ada kuburan Rasulullah SAW, ada semua apa ini, sejarah Islam yang Mulai Rasulullah Hijrah itu berada Di wilayah Madinah dan sekitarnya Nah karena itu sekalian uh, Hijrah Rasulullah SAW Harus menjadi satu titik tolak kita Untuk melakukan Hijrah Sebagaimana dikatakan oleh Rahimahullah Bahwa Hijrah ini ada dua Hijrah dari satu wilayah Kekafiran kepada Wilayah Islam Dan Hijrah itu selesai Dengan terbukanya atau tertaklukannya Apa ini Mekah tidak berhati kemudian di wilayah lain selesai juga ijrahnya Ya Mekah setelah apa ini La ijrat aba'ad al-fatah Setelah penaklukan Mekah, maka tidak ada ijrah Karena wilayah Mekah sudah menjadi wilayah Islam Kayaknya sudah ada nih Saya mau ada silakan Kita sekaligus berbuala kita Jadi sesekalian hijrah Ada dua hijrah dari tempat Kekafiran kepada Wilayah Islam Dan itu akan terus Berjalan selama Masih ada wilayah kekafiran Dan wilayah Islam Kemudian Hijrah yang kedua adalah hijrah dari pada selain Allah kepada Allah daripada mengikuti selain Rasulullah kepada Rasulullah dari maksiat kepada ketaatan dan injrai ini yang kedua ini akan terus berlangsung buat kita semuanya karena setiap manusia berkemungkinan untuk berbuat apa salah nah karena itu kita di dalam memaknai haram ini hendaknya tidak lepas daripada dua konteks makna itu. Karena Saudara sekalian uh, kita harus menghargai waktu kita karena waktu terus berjalan dan jangan sampai ada terluangkan waktu yang tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita melanjutkan kajian pada kitab Fathul Majid lanjutan apa yang telah kita pelajari pada kesempatan-kesempatan yang lalu kita sekarang masuk pada kitab bab tafsir tauhid wa syahadatu an la ilaha illallah bab tentang tafsir tauhid dan bersaksian tidak ada ilah yang berat disembah kecuali Allah SWT tentunya dalam pembahasan tauhid di waktu-waktu yang lalu itu tekanannya dalam tiga bagian yang pertama berkaitan dengan kewajiban setiap muslim untuk memahami tauhid secara benar dan utuh demi kelangsungan hidupnya di dunia dan di akhirat. Karena penentuan seseorang itu sangat bergantung daripada tauhidnya. Kemudian bagian yang kedua tentang keutamaan tauhid di mana seluruh bagian syariat dibangun di atas dasar tauhid. Kalau ada satu kelompok, satu ajaran, satu gerakan yang membangun Islamnya didasarkan pada pemikiran-pemikiran atau usiat ijtihad pada bagian-bagian yang tidak dibangun di atasnya dasar tauhid, maka itu berarti ada ketidakberesan. Makanya kautamam tauhid ini menjadi penting untuk mendorong seseorang atau satu kelompok selalu membangun kekuatannya di atas dasar tauhid. Kemudian kita harus yang ketiga menyerukan manusia kepada tauhid. Karena keselamatan manusia hanya desakan kepada tauhid dan begitu banyaknya manusia yang menyimpang dari jalan tauhid yang benar ini. Maka kemudian pengarang almarhum Muhammad rahimallahu melanjutkan Bagaimana pendalaman lebih jauh Tentang tafsir al-tawhid Yang apabila dikatakan tafsir Itu ibaratnya Sebuah Buah atau satu buah Yang kemudian dikupas gitu ya, Kulitnya Kemudian diberikan buahnya Itulah hakikat tafsir itu Tafsir itu mengungkap sesuatu Yang tadinya apa? Tertutup Sehingga menjadi jelas buat orang dan kemudian disajikan dalam bentuk sesuatu yang sudah siap untuk disaji, untuk dimakan. Nah, di dalam kajian tentang tafsir tauhid ini, maka yang kemudian didalami apa? Yaitu syahadat an la ilaha illallah. Keliatannya ini sesuatu yang sederhana. Tetapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat mendalam. Makanya, kalau orang... Dalam pernyataan syahadatnya tidak beres Dia akan tidak beres dalam semua langkah hidupnya Ya karena itu penekanan ini Disampaikan oleh pengarang rahimahullah Dengan menyampaikan 5 ayat Sebagai pendalaman dari apa yang telah kita belajar di sebelumnya 5 ayat itu dimulai dari ayat yang pertama Yaitu dalam surat al-Isra ayat 57 Dalam surat al-Isra ayat 57 ini Allah menyatakan A'udzubillah minasyaratan Ulaiqal-ladina yadzau na ila Rabbihim al-wasilah ayhum akrabu wa yarjun rahmatahu wa yaqafun adabah inn adab Rabbika kana mahdura mereka orang-orang yang meminta berdoa dan beribadah kepada mereka yang diagungkan itu. Sebenarnya mereka sendiri butuh kepada Allah Dengan berbagai macam cara Sehingga mereka menjadi dekat kepada Allah Selamanya mereka selalu mengharap kepada rahmat Allah Dan takut kepada ampun kepada adabnya Sesungguhnya adab Allah sangat ditakuti Sesekalian ayat ini sangat agung sekali Sampai-sampai Syekhul Islam Ibn Qayyim Rahimahullah menyebutkan dalam ayat ini mengandung tiga komponen utama. Tapi sebelum mengungkapkan pendapat Ibn Qayyim, bahwa kebanyakan orang-orang yang tauhidnya rusak, itu disebabkan karena mereka memahami tauhid secara salah. Karena orang yang menjalankan hidupnya, di dalam kaitan dengan Tauhid ini ada tiga macam yang pertama, orang yang mentauhidkan Allah secara murni tidak ada kaitan lagi dengan dengan apa? dengan selain Allah murni baik di dalam masalah permintaannya maupun di dalam masalah ibadahnya karena doa itu ada dua doa ul masalah dan doa ul ibadah kita sudah tahu itu kalau kita meminta, hanyalah minta kepada Allah dan kalau beribadah, tujukanlah ibadah itu kepada Allah Terutama permintaan ketika baik dalam keadaan senang maupun susah. Dulu kaum musyrikin itu mereka meminta kepada Allah pada saat mereka susah. Ya? Tapi pada saat mereka senang mereka lupa kepada Allah. Kalau sekarang ini orang lupa kepada Allah dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Bahkan kemudian mereka meminta kepada selain Allah. Terutama dalam keadaan susah itu. Sehingga ada minta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Minta kepada apa, Syekh Saman. Minta kepada selain Allah itu. Ini menunjukkan rusaknya banyak daripada keyakinan manusia pada masa sekarang ini. melebihi porsi dari apa terjadi pada kaum musyikin yang terdahulu. Nah, sekalian orang yang murni tauhidnya, dia hanya minta kepada Allah... Dan beribadah ditujukan kepada Allah Nanti akan disebutkan kenapa terjadi kerusakan itu Kemudian yang kedua Orang yang meminta ataupun beribadahnya kepada selain Allah sama sekali Karena dia meyakini kepada, kepada selain Allah Dia yakin kepada keris, dia yakin kepada nyirorokidur Dia yakin kepada keyakinan-keyakinan selain Allah itu Ini mutlak adalah musyrik Yang keluar dari Islam ada yang kedua, yang ketiga, mereka yang beribadah kepada Allah, minta kepada Allah, tapi sekaligus dia minta kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Nah, kelompok ketiga ini, yang paling banyak membuat kerancuan di kalangan umat Islam. Kalau yang pertama murni, muahid. Yang kedua, kafir, musyrik. Ada pun yang ketiga, hakikatnya mereka musyrik, meskipun mereka mengaku muslim. Karena mereka minta kepada Allah, tapi juga minta kepada selain Allah. Ketika mereka mempunyai apa ini keinginan untuk berdagang, Dia katakan, Ya Allah, rizki berasal darimu, maka mudahkan rizkiku, Ya Allah. Tapi kemudian dia datang ke dukun atau datang ke kuburan, Minta kepada dukun atau ke kuburan, pesugihan, Supaya saya laris dagangan saya, Apa yang harus saya lakukan? Oh, kamu harus ambil anak bayi yang sudah mati kamu taruh di tempat cadangan kamu itu, sembunyikan di tempat itu dia yakin rezeki dari Allah, tapi dia menggunakan cara selain yang diajarkan oleh Allah Nah, dengan model seperti ini terjadilah kemusikan yang sangat banyak di masyarakat kita itu nah inilah yang kemudian terjadi dalam dua komponen yang kemudian mereka minta imma kepada hamba-hamba Allah yang soleh Baik itu mereka malaikat, atau nabi, atau orang-orang sholai secara umum. Ayat ini lebih kaitan dengan yang pertama ini. Atau mereka minta kepada selain Allah dalam bentuk arca, atau dalam bentuk kuburan, atau dalam bentuk selain orang-orang sholai itu. Jadi bentuknya barang-barang, atau bentuk daripada berbagai macam. Hal yang selain daripada hamba-hamba Allah yang salah itu. Nah, ada dua macam bentuk kemusrikan ini yang akan anda lihat dalam kehidupan umat manusia. Tetapi ayat ini lebih menyeret kepada yang kedua, eh kepada yang pertama. Bahwa di sana ada malaikat yang tugasnya mereka bertasbih, mensucikan Allah, memusarkan Allah. Karena malaikat itu tidak mempunyai nafsu, mereka itu hanyalah waif aluna mayuk marud menjalankan apa yang diperintahkan. Tetapi di sana juga ada nabi-nabi yang Allah utus kepada umat manusia. dimana mana Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang sahih sebanyak 124.000 nabi yang ditutup dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ada orang yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia kafir keluar dari Islam. Dari seluruh para nabi itu ada 313 rasul. Yang mereka itu juga utusan Allah, yang kemudian dari mereka adalah ditutup dengan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dari Nabi dan Rasul ini, hakikatnya mereka utusan Allah. Tetapi ketika kemudian mereka diposisikan sebagai kemudian makhluk-makhluk suci, yang kemudian tidak jarang dari mereka mengagungkan makhluk ini sampai dalam porsi sebagai Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi, menuankan Uzair. Seperti dilakukan oleh orang Nasara, menuankan siapa Nabi Isa AS. Maka, padahal mereka, Nabi-Nabi itu hanyalah utusan Allah. Tetapi ditingkatkan derajatnya oleh manusia-manusia itu dalam posisi sebagai Tuhan. Inilah yang disebutkan oleh Allah, baik malaikat atau Nabi, apalagi yang dibawanya orang-orang saleh Yang kemudian, itulah yang terjadi dengan Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ketika mereka kemudian mengagungkan orang-orang soleh dan berikutnya mereka menyembahnya melalui kuburan-kuburan orang soleh itu itulah kemudian turun al-Quran Wa kalulat adarunna Alih takum walat adarunna Al wadham walaswa walayyabuta walayyabuta wa yauqa wa nasra lima orang nama orang soleh yang Alaih bin Abbas disebutkan diagung-agungkan kuburannya berikutnya oleh generasi berikutnya di disembah itu. Jadi padahal orang-orang saleh itu untuk menyelamatkan dirinya aja belum tentu apalagi menyelamatkan orang lain. Sehingga penyembahan-penyembahan atau bentuk permintaan dan sekaligus ibadah kepada orang-orang inilah yang dikecam oleh Al-Qur'an dalam ayat ini. Sehingga kita kalau kemudian menemukan orang seperti itu hendaknya kita sadarkan mereka. Nah, di antaranya apa? Yang kita dengar dalam bacaan-bacaan maulid. Apa mereka ungkapkan? Ya akramal ya akramal khalqi. Mali man aludu bihi siwaka? Inda hululil haditsil amami. Mereka berkata, wahai semulia-mulia makhluk. Siapa lagi yang aku gantungkan aku untuk berlindung kepadamu selain engkau? Kepada siapa itu? Nabi Muhammad SAW Terutama ketika terjadi musibah besar Yang menimpa diriku Ini adalah kemusyrikan Kalau itu diungkapkan oleh seseorang Bukan lagi dia minta kepada Allah Tetapi minta kepada siapa dia? Kepada Nabi Nah ini uh, Namanya apa? Gulu Satu perilaku menyimpang Di dalam membesarkan Nabi Muhammad Sampai kepada tingkatan Apa? Tuhan yang diminta oleh mereka itu, makanya Rasulullah SAW mengingatkan hal itu. Dia ingatkan, لا تجعلوا قبري واسانا يعبد. Jangan kalian menjadikan kuburanku itu sebagai tempat untuk diibadai. Ya, makanya kalau anda ke Madinah masih anda akan temukan orang-orang melemparkan surat ke kuburan Nabi. Seperti apa? Sedang apa? Meminta sesuatu dari Nabi atau mereka meminta-minta atas nama Nabi di situ, para Nabi sudah wafat. Makanya di sana dijaga oleh laskar, oleh askar untuk apa? Untuk menghindarkan orang seperti itu. Ya, ada yang melempar juga apa? Emas perhiasan. Nasrullah alaihi. Ya. Itu semua bentuk daripada sikap berlebihan. Makanya Rasul mengatakan: La ta truni kama ataqi Isa ibnu Maryam. Wa innama anna abdullahi wa rasuluh Jangan kalian memuji aku Melebihi Yang seharusnya Melebihi porsinya Sebagaimana orang-orang Nasara Memuji dan mengagumkan Nabi Isa Alaihissalam Sampai menuhankannya itu Sementara aku hanyalah hamba Allah dan Rasulnya Kata Rasulullah Ya, Nah karena Ungkapan-ungkapan atau perilaku perilaku berlebihan anda akan temukan kalau Anda datang ke kuburan-kuburannya orang Syiah. Ya, dan mereka itu tempat untuk berbagai macam bentuk abadi, kemusyrikan dan bid'ah itu. Saya pergi ke Syria, ke kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap suci oleh orang, orang Syiah itu. Masya Allah. luar biasa betul. Ya, termasuk dia itu ngirim surat, apa naruh emas dan lain sebagainya itu. Dan saya dilapori oleh seseorang yang datang ke ke apa? ke wali soko kuburan kuburan wali songo bun akan ditemukan orang seperti itu. Dan saya melihat sendiri di Kudus. Di sana ada kuburan yang orang dikeramatkan itu. Luar biasa orang berada di sekitar kuburan itu. Nah, karenanya Saudara sekalian disebutkan bahwa kemusyrikan yang akan banyak terjadi di umat Islam ini itu pada kaitannya dengan kuburan. Ya, makanya kita perlu mengingatkan umat Islam Agar tidak sampai mengkultuskan kuburan Ya Siapapun dia ya. Karena permintaan hanya boleh ditujukan kepada Allah Kalaupun kita ke kuburan hanya untuk tujuan Dua tujuan Imah kita mengingatkan mati untuk kita Atau kemudian kita mendoakan kepada yang kita kunjungi di kuburan itu Tidak lebih daripada itu Dan kemudian kita temukan di beberapa tempat Malah kuburan itu ditaruh ada ada cangkir, ada apa, kendi, buat apa itu semua? Mereka butuh minum dari kendinya itu. Jadi ini adalah sudah kelewatan batas. Ada lagi perempuan-perempuan yang ikut menghantarkan jenazah ke kuburan. Karena melihat film rahasia ilahi itu. Ya, Jadi itu sudah menjadi satu perilakunya atas sekarang di masyarakat. Banyak kaum wanita yang pada berangkat ke kuburan ikut mengantarkan jenazah. Dan itu adalah merupakan hal yang terlarang. Kalau itu terjadi dengan keluarga kita harus kita larang mereka itu. Nah karenanya saudara sekalian akan anda lihat dalam perjalanan umat manusia mereka yang mengagumkan kuburan di Aceh. Saya dengar ketika terjadi tsunami itu mereka meyakini karena adanya orang-orang yang tidak menghargai Syahkwala itu kuburannya Syahkwala di, di banda Aceh itu makanya kuburan ini banyak kemudian dikeramatkan oleh orang makanya kita dilarang untuk membaca Quran di kuburan sementara yang kita temukan banyak orang justru menyewa orang untuk baca Quran di di kuburan dan bid'ah itu yang paling banyak kaitannya dengan kuburan sampai dibikin kamus bid'ah khusus untuk kuburan saking banyaknya bid'ah dalam kaitan dengan kuburan itu ya Nah, sekalian uh, Allah menyebutkan Dalam ayat ini Bahwa orang-orang atau hamba-hamba Allah ini Atau kemudian Ciptaan Allah yang kalian besar-besarkan Dan kalian minta itu Baik mereka itu dari kalangan malaikat Dari kalangan para nabi, dari orang-orang saleh, Mereka ini membutuhkan Allah Kenapa harus kalian minta? Kenapa kalian harus mengharap kepada mereka? Tidak langsung meminta kepada Allah Karena Allah katakan Udu'uni asajib lakum Mintalah kepada Allah, Allah akan berikan kepada kalian apa yang kalian minta. Ya. Kan kitabullah sudah menyatakan itu. Iya, kana'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah, hanya kepada-Mu kami meminta segala kebutuhan kami. Tapi kenyataannya, prakteknya banyak yang terjadi penyimpangan justru mereka tidak sempurna dalam tauhidnya kepada Allah, tetapi kepada yang lainnya. Nah, karena itu mereka ini butuh kepada Allah. Kenapa kok kalian tidak butuh kepada Allah? Kira-kira gitu ya. Kalau mereka saja butuh kepada Allah, kenapa kalian tidak minta kepada Allah, tidak kepada butuh kepada Allah? Padahal mereka membutuhkan apa? Al-wasilah. Di sini para al-tahsin menerangkan wasilah ini yang paling utama adalah tauhid yang dibawa oleh para nabi itu. Jadi wasilah pengertian dalam ayat ini adalah utamanya adalah at-tauhid. Karena itu akan menjaga keutuhan hubungan seorang dengan Allah. Ya? Kalau itu terjaga, setiap kali ada masalah dia kembali kepada Allah. Lihatlah para Nabi. Ketika Nabi Ibrahim menghadapi kondisi yang paling parah, bahwa dia akan apa, dilempar ke dalam api, kemudian dia hanya mengatakan Hasbunallah wa neemal wa kiiim. Ketika ditalukan malaikat kamu to aku, untuk aku akan padamkan itu, kata apa, nabi, apa, nabi Ibrahim. Aku nggak butuh kamu, tapi aku butuh Allah. Ya. Ketika Nabi, Is, Nabi Musa alaihi salam diserukan oleh para apa? para pengikutnya, umatnya, "Inna la mudrakun kita akan kena ketangkap ini oleh kelompok Firaun dengan pasukannya." Tapi Nabi Musa mengatakan, "Kalla, inna Rabbia ma'i sayyidin." Ya. Kita punya Tuhan yang akan memberikan petunjuk. Kami saya punya Tuhan yang akan Memberikan petunjuk. Mau Nabi Musa tidak tidak apa? Tidak mantap dengan umatnya tidak yakin dengan umatnya makanya dia menyebutkan qalla inna ma'iyar rabbi sayyidin kadang Muhammad tidak kepada nabi apa kepada Abu Bakar ketika kemudian dikhawatirkan kalau musuh itu melihat kakinya maka kami kelihatan ya Rasulullah maka Rasul mengatakan la tahwa wa la tahzan innallaha ma'ana dilibatkan umatnya ini ya Allah akan bersama dengan umatnya maka Rasul menyebutkan aku berharap umatku akan menjadi umat yang terbanyak akan masuk surga Ya. Jadi Rasulullah percaya dengan umatnya, kalau Nabi Musa kurang percaya dengan dengan umatnya. Nah, kita lihat bagaimana dengan Nabi Nabiullah Yunus alaihi Ya. Ketika dia melakukan satu kesalahan sampai kemudian apa? dimasukkan ke dalam apa? Uh, uh, uh, apa uh, ikan itu. Sehingga mengatakan apa? Subhan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu dia kembalikan kepada Allah. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam sebelumnya ketika dia melakukan kesalahan dia katakan rabbana zalamna anfusana. Dia kembalikan kepada Allah. Nah, kita pun ketika melihat Nabi Ayub ketika punya masalah dengan penyakitnya yang sampai 18 tahun itu dia katakan inna husni wabati ila Allah. Dia selalu kembalikan kepada Allah. Begitu pula Nabi Yakub dan lain sebagainya dari kalangan para nabi-nabi itu, semua ketika punya masalah kembali kepada Allah. Tetapi permasalahannya dengan kita Apakah setiap kita punya masalah kita kembali kepada Allah? Kalau jawabannya iya, berarti tauhidnya bagus. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah menuju ke daerah Yaman, kemudian dia ditangkap oleh penguasa Yaman karena dia ini sebagai ulama besar yang sangat berpengaruh dengan kepada masyarakat. Dikhawatirkan dia akan memberontak kepada penguasa itu bersama dengan kawan-kawan para ulama lainnya dia ditangkap dan akan dihukum pancung jadi kemudian pelaksanaan itu sudah dilaksanakan kepada sebagian, imam syafi'i hanya berdoa kepada Allah Allah marfuqni bimajarat bihil maqadiyah Allah marfuqni bimajarat bihil maqadiyah dia mau berdoa, Ya Allah, kasihani aku dengan ketentuan takdirmu dia selalu minta kepada Allah sehingga sampai beliau mengalami keselamatan dari pembunuhan itu Begitulah kita lihat dari kalangan ulama dan para mujahidin yang mereka itu selalu ketergantungannya kepada Allah SWT. Makanya kemenangan umat ini akan sangat bergantung ketergantungan umat ini dengan Allah SWT. Makanya pada saat umat Islam bergantung dengan kekuatan dan jumlah pasukan pada perang Hunain, maka saat itulah terjadi apa? Kekalahan. Padahal jumlah mereka begitu besar. Ya. Wa yawmah Hunaynin ita'jabatkum kasratukum walab durni men Allah seyiha ah. bahwa kemudian banyaknya kalian tidak menjadikan kalian menang karena sebenarnya kita selalu butuh kepada Allah bukan butuh pada kekuatan tetapi yang terjadi dengan manusia karena cuma dasarnya rasionalitas selalu ukurannya adalah jumlah dan kekuatan makanya ukuran jumlah dan kekuatan ukuran yang kesekian kali yang pertama adalah kekuatan pada pada keimanan ketika kemudian apa ini e, Talut dengan pasukannya yang kemudian diuji dengan sungai, yang kemudian kebanyakan dari mereka justru gugur, karena menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan, karena kurangnya keyakinan mereka kepada Allah SWT. Dan begitu pula di kalangan para sahabat, para tabi'in dan seterusnya, dari mereka yang berjuang di jalan Allah, maka kemudian mereka ketergantungannya kepada Allah sangat tinggi sekali. Suatu kali ada seorang da'i menjumpai seorang ulama, kemudian dia mengeluhkan, Bagaimana umat ini jumlahnya miliaran, ya mereka menyebar di mana-mana, kok kemudian kalah terus, hina terus, di mana-mana diinjak, di mana-mana darah umat Islam sepertinya murah. Tiba-tiba syekh ini ulama ini membacakan ayat dan itu sepertinya baru dia dengar pertama kali dan dia kemudian terhentakkan dengan ayat itu. Dibacakan ayatnya: walatahinu, walatahzanu. Fantu mulak launa yang kuntum, mukminin. Jangan kalian bersudi, jangan kalian takut. Sesungguhnya kalianlah yang paling ditinggikan oleh Allah. Kalau kalian orang-orang yang mukmin, keimanan itu dasarnya pertama kali kepada Allah Swt. Ya, makanya Allah katakan intansurullah, yang surkom waithabid akdamakum. Jadi sebenarnya kekurangan umat ini adalah sejauh mana ketergantungan mereka kepada Allah. Itulah hakikat kekurangan yang ada ini. Bukankah banyak kemudian orang yang susah ekonominya, orang yang kemudian sulit di dalam apa jodohnya, orang yang kemudian mengalami banyak penyakit, tetapi mereka lebih banyak menggantungkan kepada kemampuannya daripada ketergantungannya kepada Allah SWT. La hau la quwata illa billah. Karena itu saudara so sekalian, ketika kita melihat bagaimana Rasulullah SAW pada saat dikepung di rumahnya itu oleh kaum kafar yang kemudian mereka sudah siap-siap untuk membunuh atas masukan iblis yang berpura-pura sebagai orang tua yang menasihati mereka ketika Muhammad itu berada di, apa, di tempat tidurnya tancapkan itu pedang bersama-sama sehingga darah mengalir dari ke semua semua kabilah sehingga keluarganya tidak bisa menuntut ya mereka sudah merencanakan seperti itu tapi Allah memberitahukan kepadanya melalui malaikatnya sehingga kemudian Rasulullah SAW saat dikepung dia meninggalkan rumah dan ditempatkanlah Ali bin Abi Thalib di tempat apa tidurnya itu. Tetap hebatnya Ali bin Abi Thalib dia pasrah begitu saja menempat di tempat tidur Rasulullah SAW yang sangat berkemungkinan untuk ditancapkan pedang itu ke dadanya. Tetapi kemudian Allah katakan apa Allah Rasulullah SAW membaca wajah alna membaikni idem sadam wa kalfim sadam falusya naum, naum layuk sirun sehingga kemudian mereka pun kemudian ngantuk ya dan kemudian tertidur sebentar. Rasulullah SAW keluar ambil tanah dan ditaruh di kepala-kepala mereka sambil kemudian dia berjalan. Itulah kata gantungan apa ini? Rasulullah SAW kepada Allah SWT. Bahkan dalam kondisi yang paling parah. Di mana Rasulullah SAW sedang tidur di bawah pohon pedangnya digantungkan di atas pohon itu dan kemudian beliau istirahat. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh seorang kafir. Kemudian diambil pedangnya dan kemudian dia berada di atas Rasulullah SAW untuk siap membunuh Rasulullah. SAW. Dalam posisi di bawah. Ketika kemudian orang itu mengatakan, "Hai Muhammad, kalau saya bunuh kamu sekarang, siapa akan membela kamu?" Maka dia mengatakan, "Allah." Ketika dia mengatakan, "Allah." Itu bergetar tangannya orang itu. Keulah Rasulullah dibalikkan dan diambil pedangnya. Kemudian Rasulullah berada di atas, "Kalau saya bunuh kamu, siapa yang akan membela kamu?" maka orang itu mengatakan kemurahan wahi muhammad lain antara orang bertauhid dan tidak tidak bertauhid nah sesekalian uh, kita kemarin menyaksikan suatu drama luar biasa ya sebenarnya bukan drama itu kenyataan kalau drama itu biasanya palsu bagaimana seorang saddam yang kejam itu ketika akan digantung sempat mengucapkan Asyadu an la ilai lallahu Asyadu anna muhammad rasulullah ya? Padahal dalam saat itu Dia sedang dilecehkan habis-habisan oleh orang syiah itu Karena yang melaksanakan Pembunuhan itu adalah kalangan syiah Bukan dihasilkan pada masalah hukum Karena pelaksanaan hukum Di irak itu ditetapkan tidak boleh pada Gebaran Tetapi itu dipaksa oleh kalangan Tokoh-tokoh syiah Dan terutama muktadar sadar itu Sehingga kemudian pelaksananya dilakukan pada eksklusif pada awal abani eh, eh, tanggal 10 Dzulhijjah pada waktu lebaran itu. Ya. Dan dia sempat mengucapkan syahadat. Nah, bagaimana dengan kita? Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat syahadat ini. Nah, sesekalian dalam kaitan wasilah yang ditetapkan oleh Allah yang dijadikan oleh orang-orang saleh itu ya, baik di kalangan malaikat, para nabi, dan orang-orang saleh pada umumnya mereka menjadikan tauhid menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ditambah berikutnya adalah tawassilah dengan amal-amal saleh. Tentunya uh, kita sudah tahu bahwa tawassul yang dibenarkan dalam syariat Islam itu hanya tiga Ya, tawassul yang dibenarkan dalam syariat Islam itu hanya Tiga dalam arti memahami arti wasilah ini. Tawassul yang pertama Tawassul dengan Asmaul Husna, ya seperti di dalam Surah Al-Araf ayat 180, Walilail Asmaul Husna Fad'uhu Biha. Jadi kita untuk mendekatkan diri, maka dengan bertawassul kepada Allah Swt melalui banyak menyebut Asmaul Husna. Ya, uh, kalau disebutkan oleh Syaikh Muhammad Al-Uthaimin bahawa di dalam Al-Qur'an ada sekitar 81 e, ketentuan Asma'ul Husna atau lafad Asma'ul Husna dan selebihnya itu diperoleh dari hadis hadis Rasulullah SAW. Ya, sekitar apa 18 hadis Nabi yang menyebutkan kelengkapan dari Asma'ul Husna sehingga menjadi 99 tetapi secara keseluruhan dihitung oleh beliau ada sekitar 114 jadi ungkapan 99 tidak menunjukkan pembatasan, tetapi lebih merupakan satu jumlah yang apa, yang banyak. Meskipun Rasulullah Sallallahu menetapkan uh, bahawa siapa yang kemudian apa ini, bolehlah lelaitis anwatul sina isman min asmahi man asohadah kalajana. Allah mempunyai sembilan, namanya siapa yang menguasainya, menguasainya dalam arti apa ini uh, uh, mengawalkan, kemudian memahami, mengamalkan sesuai dengan asmaul husna. Maka dia akan masuk surga Jadi bukan cuma menghafalkan dan mengucapkan saja, tetapi juga mengamalkan sesuai dengan asmaul al husna. Kalau umpamanya orang meyakini bahwa Allah itu syadidul iqab Allah itu keras apa siksaannya. Dengan keyakinan itu dia akan menghindari apa larangan-larangan Allah, karena itu akan menyebabkan hukuman dari Allah SWT. Kalau orang meyakini bahwa Allah itu adalah ar-Rahim atau ar-Rahman ar-Rahim, maka dia selalu punya harapan kepada Allah sehingga kemudian dia ketika melakukan satu apa nih perbuatan dosa dia berharap kepada Allah untuk memperoleh ampunannya dan kemudian dia selalu mengharapkan ridhanya dan selalu mengharapkan uh, surganya dengan itu maka asmaul husna menjadi satu ketentuan untuk dijadikan wasilah dalam kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang pertama yang kedua Tawasul yang dibenarkan adalah tawasul dengan amal saleh, dengan amal saleh, yaitu hadis tentang tiga orang yang masuk dalam gua, yang kemudian masing-masing berdoa dengan amal salehnya, kemudian Allah bukakan batu yang telah menutup gua itu, dan ini dijadikan oleh para ulama sebagai dalil untuk dibenarkannya kita bertawasul dengan amal saleh. Setiap orang diusahakan untuk beramal sesuatu yang bisa dia banggakan di hadapan Allah, baik dengan keikhlasannya maupun dengan cara dia melaksanakannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallam. umpamanya e, Bilal ketika ditemukan oleh Rasulullah Sallam bahwa Rasulullah Sallam ketika masuk surga, Rasulullah SAW menemukan ada terompa Bilal di sana. Ya, kemudian Rasulullah Sallam Memanggil Bilal dan menyampaikan aku melihat rompamu lebih mendauli kamu dalam surga itu. Terus amalan apa yang kamu harapkan sehingga kamu bisa masuk surga? Maka kemudian Bilal mengatakan aku berharap dengan amalku bahwa setiap kali aku berwudhu kemudian aku menjalankan salat sunnah dua rakaat barangkali dengan itu aku bisa mengharapkan itu menjadi kebanggaan tu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada satu amalan. Yang dibanggakan oleh Bilal ya, Bukan yang wajib tetapi apa? Yang sunnah Saya menemukan ada ungkapan Dari Mu'ad bin Jabal Wadah katakan Sejak saya masuk Islam Saya tidak pernah lagi Meludah sebelah kanan Luar biasa itu. Sama seperti itu Untuk menjaga Keutamaan arti kanan ini Karena Rasulullah selalu memulai Segala sesuatu dengan kanannya Luar biasa itu ya. Dan amalan-amalan yang lainnya yang Kalau kita memperhatikan mereka ya. Seperti Aisyah itu Ketika beliau sholat sunnah duha, Itu urwa Ibn Zubair Ketika kemudian Pagi datang ingin bertemu dengan umul mu'minin Aisyah Beliau dalam sholat Kemudian ditunggu lama Gak rokok-rokok Gak sujud-sujud gak selesai-selesai Udahlah saya ke pasar Dia pergi ke pasar Sekian lama dia menyelesaikan usaha di pasar dia balik lagi barangkali sudah selesai masih juga berdiri itu karena belia berharap untuk usah menjadikan amalannya apa menjadi apa penyelamat di hadapan Allah SWT. Jadi kita pun seperti itu barangkali mungkin di antara kita ada yang baktinya luar biasa kepada orang tuanya barangkali itu menjadi apa amal solehnya yang diharapkan menjadi apa kebanggaan amalnya di hadapan Allah SWT. Atau ketika kemudian kita mengalami sesuatu masalah ya kan kita berdoa kepada Allah dengan amal saleh Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh tiga orang yang masuk gua itu kan yang satu mengatakan tentang baktinya kepada orang tuanya yang satu memperhatikan tentang amanat harta daripada pekerjanya pegawainya yang dikembangkan yang satu mengatakan bahwa dia telah akan melakukan perbuatan zina tetapi karena takut sama Allah dihentikan, berarti dia pernah menggagalkan apa? Maksiat. Nah, itu bisa dijadikan amal ya Allah. Dulu saya mau berzila, tapi nggak jadi karena takut kepadaMu ya Allah. Karena itu selesaikanlah urusan sekarang ini. Bisa juga dengan cara itu, atau dengan amal-amal soleh, mungkin kita bisa menghaturkan Quran tiga hari sekali umpamanya, atau seminggu sekali kita haturkan Quran. Itu bisa jadikan amal kebanggan kita di hadapan Allah. Apabila kita mempunyai masalah, kita sebutkan amal soleh itu tentunya dengan dua syarat ikhlas karena Allah sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu Kemarin saya ketemu dengan seorang kiai. Saya enggak tahu apa kiai atau enggak Allahu alam, yang jelas pakainya pegamis, jenggotnya panjang begini. Ya, ketemu di airport Surabaya. Tiba-tiba dia ngomong, saya samperin, saya salamin. Kemudian tiba-tiba dia ngomong, "Alhamdulillah, saya ini sudah puasa Dawud sudah 45 tahun." Ya, dan saya apa ini e, melihat orang ini dari segala macam perbuatannya dalam teman-teman lain, namanya dia ini adalah tokoh tarekat, ya tokoh tarekat. Kemudian yang aneh, kenapa tiba-tiba mengatakan saya alhamdulillah sudah 45 tahun sudah melaksanakan puasa Dawud? Coba itu, ini pertanda tidak ikhlas. Kenapa? Kenapa harus diungkapkan sama orang kebaikan seperti itu? Harusnya dia sembunyikan. Dan nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba dia cerita seperti itu. Ya, tidak pantas itu. Apa? Karena Rasulullah mengatakan Inna Allahu Hibumun Ibadhi At Taqiyal Al Ghaniyal Kafi. Allah suka kepada hambanya yang bertakwa. Hadis ditemukan Muslim. Yang bertakwa kemudian kaya tapi tersembunyi amalnya. Itu suka oleh Allah. Kenapa dia cerita-cerita seperti itu? Ya, nah makanya kalau anda berbuat satu kebaikan, mungkin di waktu malam, jangan cerita sama orang. Tadi malam saya di bangun, kamu ngapain? Gadang ya, nanti dia ya? nggak usah. Makanya Ibnul Jauzi menyebutkan dalam kitab Talbis Iblis itu termasuk godaan iblis ketika ada orang puasa hari Kamis. Tiba-tiba ada kawannya berkunjung ke rumahnya hari Kamis itu. Hah? Ya. Kemudian dia menghidangkan makanan. Kemudian tamu itu makan. Ditanya, "Kamu enggak makan?" Dia bilang, "Ini kan hari Kamis." Jadi sepertinya setiap hari Kamis dia berpuasa. Ini sudah godaan iblis katanya Nabi Bil Jauzi. Ya. Jadi sebenarnya dia ingin menunjukkan dia ini alibada kalau ada kemis itu pasti puasa dia. Nah, hati-hati terhadap apa? jebakan iblis seperti itu. Ya. Makanya kalau kita sudah beramal saleh, lebih bagus itu apa? disembunyikan kecuali dalam rangka kita mendorong orang untuk kemudian orang itu perbuat apa ini kebaikan supaya lebih daripada kita. itu disampaikan oleh para sahabat tabiin tentang bagaimana mereka di dalam beribadahnya sehingga tujuannya adalah untuk mendorong orang, menyemangatkan orang, bukan di dalam membanggakan dirinya sendiri, ya. Dan itu apa ini kita temukan dalam banyak riwayat-riwayat yang tujuannya adalah untuk memberikan semangat kepada orang lain. Bahkan Imam Sufyan Tsauri itu ditemukan kalau malam itu apa? pantannya itu basah. Bukan karena meler. Karena nangis. Ya, itu berarti dia nangis malam itu. Makanya mereka itu kalau udah datang malam seneng sekali. Kenapa? Karena di malam itulah mereka bermunajat kepada Allah. Kalau kita ya malam lagi. Ya, ada lagi ngomong tawakal. Kenapa? Ya, Enggak apa-apa. Ya, itu semua adalah merupakan apa ungkapan-ungkapan yang tidak pas. Jadi Saudara sekalian eh, di dalam ayat ini terkandung apa? Tawassul yang kedua dengan apa? Dengan amal saleh. Yang ketiga yaitu dengan doa orang yang saleh yang masih hidup. Yang itu dicontohkan pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah dan terjadi paceklik, tidak turun hujan, maka kemudian Umar mengatakan kepada Abbas, "Wahai Abbas, engkau adalah pengamal Rasulullah yang dekat dengan Rasulullah, engkau adalah orang saleh. Kami berharap engkau menjadi apa ini? Mendoakan kami. Barangkali dengan doamu kita akan diturunkan hujan." Ini namanya tawassul dengan hamba Allah yang saleh, tapi tidak dalam rangka untuk apa? Bisnis. Ya? Anda kan orang saleh, tolong doain. Sudah doain, ampun dong. Ya? atau berharap kepada pemberian-pemberian hadiah dan sebagainya itu. Ya, ini semua tidak betul. Jadi itu berarti menunjukkan ketidakikhlasannya. Bahwa kemudian kita kalau diminta orang untuk mendoakan, doakanlah. Berarti orang itu husnudzon dengan kita. Padahal belum tentu kita sebaik yang dia, dia sangka kan? Ya. Karena kadang-kadang manusia itu berbaik sangka kepada orang tapi berburuk sangka kepada Allah. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan rusaknya manusia dan dosa kebanyakan manusia disebabkan kurangnya mereka husnudan kepada Allah, itu harus diperhatikan itu. Harusnya kita berhusnudan kepada Allah dan juga berhusnudan kepada manusia. Tetapi yang terjadi sebaliknya bahwa kemudian banyak orang berhusnudan kepada manusia tapi berhusnudan kepada Allah. Wa maqadarullah haka kadre. Jadi itulah bentuk daripada uh, tiga hal yang diterangkan oleh para ulama tentang tawasul yang dibenarkan. Selain itu adalah tawasul-tawasul yang banyak kemudian uh, mengalami distorsi dan uh, penyimpangan dari ketentuan syariat. Dan kalau kemudian ada orang yang mengatakan saya uh, bertawasul dengan cinta saya kepada Rasulullah. Ya. Ya Allah, aku bertawasul dengan cintaku kepada Rasulullah. Boleh enggak? Boleh enggak itu? Boleh. Karena itu amalan kita. Karena itu amalan am kita karena cintaku kepada Rasulullah ya Allah mudahkan urusanku boleh karena itu amalan amalan kita tapi kalau kemudian ya rabibul mustofa baligh maqasidana ya ya Allah melalui apa Rasulmu ini sampaikanlah apa tujuan kami ini sudah tawasul bukan pada tempatnya karena tawasul dengan dengan Rasul inilah yang dilarang di dalam Al-Qur'an ini dalam ayat ini ya jadi larangan tawasul kepada orang-orangnya itu. Tapi tawasul dengan asma'ullah husna, dengan amal soleh melalui orang soleh masih hidup, dibenarkan. ya Itu yang Anda perlu ingat-ingat untuk menjaga keutuhan tawahid kita. Dan yang perlu diketahui, mereka seluruhnya hamba-hamba Allah itu selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Artinya apa? Inilah disimpulkan Ibn Qayyim bahwa kedekatan seseorang kepada Allah harus didasarkan kepada cinta Apa? Cinta Kalau orang itu Timbul dengan dasar cinta Yang muncul apa? Enggak bosan Yang muncul apa? Semangat Yang muncul apa? Gairah beribadah Yang muncul apa? Selalu ingin dekat Selalu rindu Tapi kalau enggak cinta Apa yang terjadi? bosan ngantuk jenuh, apalagi tidak ada kerinduan jadi bangunlah hubungan anda kepada Allah atas dasar cinta kepada Allah dan bagaimana kita akan cinta kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah itulah hakikat tauhid. tetapi cintanya jangan kemudian ya Allah aku menyembah engkau karena aku tidak berharap pahalamu dan tidak mengharap surgamu Ya. Dan aku kemudian apa? Tidak takut kepada neraka menuju bilam zalik. Itu ungkapan pribadi dari benar al-Adawiyah dan itu tidak ada ketentuan dalam syariat. Ya. Karena kita dibenarkan untuk berharap kepada ampunan Allah, kepada rida Allah, kepada surga Allah, kepada pahala Allah. Ya. Nah, karenanya kalau orang Didasarkan apa ini ibadahnya atau kemudian tauhidnya hanya berdasarkan kepada cinta saja itu bisa menjadi zinik, ya. Namanya karena saya cinta Allah, saya bikin setiap hari saya baca kulwoloh seribu kali. Kemudian saya tetapkan itu sebagai ketentuan syariat. Siapa saja yang minta apa ini, e, minta apa? Minta amalan saya berikan. Kalau kamu ingin selamat, kalau kamu ingin tenang, baca saja keluar Alquran seribu kali, pasti kamu akan tenang. Itu sudah menjadi apa? Ketentuan. Inilah yang kemudian menjadi tarekat-tarekat itu. Jadi tarekat itu adalah suatu karangan orang-orang tertentu yang diyakini mempunyai suatu kemampuan dan kadar tertentu, mempunyai apa ini kehebatan tertentu, dan diyakini itu sebagai suatu amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dan tarekat ini cukup banyak ya inilah yang kemudian dijadikan syariat itu oleh mereka sementara doa-doa yang Al-Quran, doa-doa yang diajarkan Rasulullah itu banyak diabaikan oleh mereka ya, nah karenanya sekalian kita di dalam membangun akidah pertama harus dijelaskan kepada apa? cinta kepada Allah kalau cinta kepada Allah akan tumbuh semangat untuk selalu dekat kepada Allah dengan apa? dengan amal-amal amal, -amal, amal saleh Ibn Khayyid menyebutkan ada sepuluh apa hal yang mendorong orang bisa tumbuh cintanya kepada Allah. Kayaknya dulu pernah saya sampaikan. Ya. Mau diulang lagi atau cukup? Hah? Tuh lagi enggak selesai-selesai dia ya, jam 8.20 nih. Iya. Atau diulang di kaset-kaset yang dulu. Ada 10 hal yang menyebabkan orang bisa menumbuhkan rasa cintanya kepada Allah. Ya? Adalah Ringkasnya seperti itu, ya sepuluh hal gitu aja. Kemudian uh, yang kedua kata Muqayyim dalam ayat ini terangkum wayarjuna rahmatah. Orang-orang soleh itu selain mereka cinta kepada Allah dengan banyak amalnya itu, mereka juga berharap kepada rahmatnya. Sutkal so, yang harapan ini ada dua, ada harapan yang kemudian dengan harapan itu, dia berbuat sesuatu umumnya seorang anak berharap untuk jadi dokter maka dia belajar sungguh-sungguh sampai dia mencapai harapannya bisa jadi dokter ada yang kedua adalah angan-angan saya angan-angannya kepengen jadi dokter tetapi dia bandel, gak mau belajar, gak mau apa Kepengin jadi dokter, kira-kira bisa gak orang seperti dia dokter? bisa jadi dokter gadungan ya jadi kalau orang itu berharap maka syaratnya dia harus berbuat tetapi kalau kemudian dia berharap dia tidak berbuat itulah yang disebut oleh Hasan al-basi sebagai al-khidlan sesuatu yang perlawanan dengan kenyataan makanya saya berharap ingin masuk surga saya berharap hidup saya bahagia tapi gak sholat tapi gak baca quran tapi tidak menjalankan syariat Allah berarti orang ini hanya angan-angan begitu kemudian bapak, ibu ingin jadi anaknya saleh, tapi anak-anaknya gak pernah dibekali dibekali pelajaran pelajaran agama, disadarkan, dinasehati diberikan jalan dan diarahkan ke situ tapi ingin menjadi anaknya saleh, maka ini hanyalah angan-angan begitulah seterusnya jadi harapan dan angan-angan -an jelas berbeda. Kalau Rasulullah s.a.w. menggambarkan angan-angan manusia itu melebihi batas umurnya Kalau titik itu sebagai manusia kemudian angka apa segi empat itu sebagai apa? Sebagai apa? Ajalnya, angan-angan itu melebihi segi empat itu Makanya selalu angan-angan manusia lebih panjang daripada umurnya Masih tua-tua, udah mau mati, masih bawa map, nyari duit nyari ke sana kemari Ya kalau kebutuhan gak ada masalah. Padahal dia sudah udah kenyang gitu. Wow ibadah yang benar. Ya. Subhanallah. Karena apa? Angan-angannya ingin mempunyai ini lakimunya itu lagi. Padahal ketika mati bukan pilih dia lagi udah. Begitulah keadaan manusia. Angan-angannya biasanya panjang. Nasolallah al-afiyah. Dan itulah yang merusak banyak manusia. Dan angan-angan inilah yang menjadikan manusia lalai kepada akhirat kata Ali Nabi Abdul. Disebabkan angan-angan inilah orang kemudian lalai kepada akhirat. Nah kemudian rah rah apa ini? harapan rahmat ini dalam dua hal. Yang pertama berharap kalau dia beramal soleh Allah terima amalnya. Ini harapan yang harus tumbuh dari diri kita. Ya, harapan itu harus dasarkan kepada keyakinan kita bahwa kita telah menjalankan amal soleh dan berharap Allah menerima amalan itu. Ya yang kedua ketika kita berbuat dosa kemudian kita bertobat kepada Allah kita berharap Allah mengampunkan dosa kita itu ini harus muncul dalam diri kita dan Rasulullah mengatakan terutama ketika kamu akan meninggal ya, ketika kamu meninggal kuatkan harapan baikmu kepada Allah untuk mendapatkan rahmat Allah ya jadi ketika anda sakit, ketika anda sudah parah ya, yang harus ditumbuhkan saat itu harapan selalu kepada ampunan Allah, permaafan Allah surga Allah, begitu seterusnya jangan kemudian lihat orang sakit waduh, bapak ini kayaknya mau mati nih wah, lemes dia sudah saya pernah alami ketika tangan saya patah ketika tangan saya patah itu melungker munker gini karena patah kan tenang aja saya, gak ada masalah tiba-tiba ada orang ngomong, wah ini patah, Les, langsung lemes saya, muka saya pucat. Gara-gara omongan itu, ini beskologis luar biasa betul. Jadi kenapa ketika Anda datang kepada orang yang sakit untuk dikunjungin, itu kasih harapan-harapan. Makanya kalau seorang beskolog, kemudian punya pasiennya-pasiennya itu, kemudian saya punya pasien, wah kamu itu bahaya, wah sudah, tambah ancur dia. ya. Jadi kalau memberikan Solusi kepada orang berilah yang baik-baik basyiru, walatunafiru. Berilah kabar-kabar gembira. Jangan kemudian apa menjadikan orang jadi tambah, tambah jauh. Satu kali Rasulullah Sallam berkhutbah. di hadapan para sahabat, semuanya nangis. Kemudian Rasulullah Sallam masuk ke kamarnya. Ternyata Allah berikan peringatan kepada dia. Kembali kamu kepada mereka. Sebagaimana kamu memberikan, menjadikan mereka menangis, sekarang bikin mereka tertawa. Nah, ya? Rasulullah Sallam pernah mengingatkan seperti itu oleh Allah. Nah hari itu hari sahih maka Rasulullah SAW datang mengingatkan itu kepada mereka, sehingga mereka abah berseri-seri. Karena itu sekalian uh, apa ini penting sekali untuk menumbuhkan rahmat Allah. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, dai yang gagal itu adalah dai yang membeken orang anaknya kecut. Dai yang gagal. Adalah da'i yang membikin orang kemudian putus asa, pesimis, kemudian apa timbul apa? kebah keresahan dalam dirinya. Harusnya menenteramkan, menenangkan, tetapi bukan berarti kemudian ceramahnya untuk coba hiburan rohani. Kok saya ceramahnya enggak gini ya biar sejuk? Ya Allah, siraman air es saja biar sejuk. Napaen nah, harus saya ceramah-ceramah kayak gitu? Makanya dalam Islam tidak ada yang namanya hiburan rohani itu atau siram rohani, ya? Karena Islam bukan hanya sebatas siram rohani Tetapi juga sekaligus mengarahkan perilaku manusia Ya, bukan cuma siraman rohani Nah, karenanya Rahmat ini yang harus kita tumbuhkan Ya Kemudian ketiga apa? Waya khawfuna adaba Menumbuhkan rasa takut kepada Allah Nah, kalau kita sadar bahwa Segala sesuatu ada hukumannya Harusnya akan kita menyadari Untuk menghentikan dari berbagai macam kemaksiatan Tapi itulah manusia Nah Dikatakan manusia karena pelupa. Wa masumil insanu illa linaqsih. Manusia dikatakan manusia karena pelupa. Ya. Rasulullah mengatakan al mukminun nassah faidah dukhiradakar. Orang mukmin itu suka lupa. Tapi kalau diingatkan dia sadar. Itu orang mukmin. Kalau diingatkan dia tak keberatan. Jazakallah khair. Dia tak keberatan. Ya. Makanya adanya pengajian-pengajian ini itu apa? Di antara mengingatkan kembali, padahal mungkin di antara yang kita sampaikan sudah tahu semuanya sudah lama, ya. Tapi kadang-kadang untuk mengingatkan kembali, menyadarkan kembali tumbuh semangat baru untuk terus beribadah, untuk berbuat baik, untuk membangun badi kekuatan Islam dan seterusnya begitu. Jadi ini semuanya adalah sifatnya apa? Pak Zakir, Pak Enda Dikrau, mukminin selalu mengingatkan kaum mukminin. Tahu juga handola sahabat Nabi, sahabat Nabi, Apalagi kita kan? Dia katakan, Ya Rasulullah, kenapa kau handola? Handola telah munafik, Ya Rasulullah. Kenapa engkau, Waih Handola? Ya, kalau saya berada dekat engkau, surga sepertinya aku raih, dan neraka sepertinya aku apa? Aku tinggalkan. Tapi ketika aku meninggalkan engkau, kumpul dengan istri, kumpul dengan masyarakat, lupa semua tadi itu. Kemudian perbuatannya lain lagi. Ini ya sahabat nabi. Maka mengatakan, Waih Handola, kalau kamu menjaga imanmu, sebagaimana kamu selalu bersama aku di luar sana maka kamu akan dijabat tangannya oleh malaikat ungkapan itu dipegang betul sama alhamdulillah dia jaga betul itulah keibatan para sahabat itu kalau sahabat itu diomongin satu, dia pegangin betul sampai mati tapi kalau kita diomongin berkali-kali balik lagi balik lagi Allah al ah. Ya, walhasil begitulah keadaannya bukan cuma anda, kadang-kadang anda sadar ustaznya lupa juga Ya jadi anda lebih baik, makanya rubba apa ini, rubba apa faqihin, rubba hamilu fiqhin ilaman bisa jadi orang itu menyampaikan pelajaran tapi yang mendengarkan lebih pintar lebih faham dari yang menyampaikan, bisa juga jadi jangan jangan keliru, bisa jadi anda lebih hebat dari saya yang menyampaikan bukan karena anda mendengarkan terus anda kurang. dari saya bisa jadi anda lebih hebat yang dulu saya sampaikan saya lupa, anda masih ingat ya kan berarti anda lebih hebat dari saya bisa jadi seperti itu ya dan insyaallah anda seperti itu warahmatullahi wabarakatuh nah karenanya saudara sekalian uh, di dalam kita menyadarkan diri untuk taatnya benar tiga itu yang ingatkan kepada kita dalam ayat ini yaitu cinta kepada Allah yang harus terus kita bangun kemudian berharap rahmat Allah dan sekaligus selalu ingat takut kepada Allah dan dengan tiga ini para ulama menyebutkan dia seperti burung yang badannya adalah cinta kemudian sayap karenanya adalah rasa apa? harap telah sakit taan kirinya adalah rasa rasa takut dengan itu dia terbang ke hariban Allah Subhanahu wa taala dan selalu akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka bagian dari ayat yang pertama dari tafsir tauhid sudah kita selesaikan dan insyaallah kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab wasallamun ala Muhammad Muhammad. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan. Kalau tidak ada kita akan selurujama insyaallah. Mungkin ada yang bertanya, silakan ke depan. Mas ya, ada yang bertanya. Ya, ya. Barakalohmikum. Ungkapan Khalifatullah fil art itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang membenarkan, ada yang kemudian uh, melarang penggunaan ungkapan itu. Karena yang dimaksudkan Khalifah itu adalah Adam asal saja. Sementara yang lain mengatakan kalau Adam mengatakan Khalifatullah fil art maka juga kemudian Nabi Dawud asal saja. Ya, disebutkan sebagai. Khalifatullah fil ard Juga kemudian umat manusia secara keseluruhan Ini pendapat yang kedua Tetapi permasalahannya ketika seseorang itu Betul jalan hidupnya Sesuai dengan ketentuan Allah Baru boleh dikatakan Khalifatullah fil ard Tapi kalau kemudian orang itu perakunya menyimpang Apa dikatakan Khalifatullah fil ard Khalifa itu artinya Menggantikan Khalifa itu artinya Menggantikan yang sebelumnya kalau dulu Adam, Adam kemudian keturunannya sampai kita, kita akan menggantikan orang-orang sebelum kita. Kalau kemudian, dalam arti kita adalah hamba-hamba Allah, yang menjal menjalankan syariat Allah, menggantikan orang-orang sebelum kita, yang menjalankan syariat Allah, maka boleh kita saat itu kita mengatakan, kita adalah khalifatullah fil ard. Tapi kalau kemudian perilakunya, tidak sesuai dengan syariat Allah, maka tentunya ungkapan itu tidak pada tempatnya. Ya, Barakulahikum. No. berkenaan dengan Ustaz, apa masuk surga tadi disebutkan dengan amal-amalan kayak bila dan sebagainya tapi bagaimana untuk menggabungkan dengan hadis kamu tidak akan masuk surga dengan amalan kamu akan tapi masuk surga dengan rahmat allah ya yeah. yeah, barakallah fiq uh, rasulullah saw di dalam riwayat muhari menyebutkan bahwa Kalian tidak akan masuk surga Hanya berdasarkan amal kalian Tetapi kalian akan Masuk surga dengan rahmat Allah Kemudian Rasulullah ditanya Apakah termasuk engkau ya Rasulullah Maka Rasulullah menjawab iya termasuk aku Ya, Layat apa ini uh, Atau sekitar itu oh, Redaksinya uh, Kemudian bagaimana Dengan ungkapan bahwa Rasulullah menemukan apa uh, terompa Bilal, kemudian dia mengatakan kepada uh, Bilal, ma arja syai'in 'amilta fi hayatik. Apa yang kamu harapkan? Yang paling kamu harapkan jadi apa yang kamu kerjakan dalam kehidupanmu? Maka dia ungkapkan itu. Sebenarnya Saudara sekalian, rahmat Allah itu cara penggabungannya bahawa itu tidak bertentangan karena rahmat Allah didasarkan kepada ketaatan seorang hamba kepada Allah dan ketaatan seorang hamba kepada Allah bentuknya apa? Amal saleh. Ya? Bagaimana Allah akan merahmati orang yang kafir? Sehingga kemudian mereka tidak dimasukkan ke surga. Karena memang mereka amalnya tidak sesuai yang diajarkan oleh Allah, tidak sesuai dengan yang syariatkan oleh Allah. Ya? Makanya Allah katakan wasiqa alladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara. Hatta idza ja'u hatta idza ja'u fa tihat abwa buha wa qala lahum khazana tu asalamu alaikum tibtum fatquluha qalidin wa alhamdulillah alladhi sadaqana wa'ada wa arathana al-ardha nataba'a umna al-jannati haythana sha fa ni'ma 'amilin fa ni'ma amilin makanya rahmat Allah didasarkan kepada amal saleh yang kalian laksanakan ya makanya Allah katakan apa di akhir surat apa ini di akhir surat al-furqan may <killer> yaqbal ba'dukum rabbi laula du'aukum apa artinya kalian akan dihargai oleh Allah kalau tidak karena ibadah kalian? Jadi amal sholat inilah yang menghantarkan anda mendapatkan rahmat Allah. Kira-kira begitu. Sehingga dengan itu tidak ada pertentangan antara keduanya. Justru saling menguatkan. Allahu'alamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada pertanyaan dari uh, Agus Tartok. Isinya kemarin kita kedatangan tamu Yusuf Cordowi yang datang ke Indonesia dengan dia mengagungkan uh, demokrasi. nah Pertanyaannya apakah perbuatan seh itu termasuk syirik? Iya. Yang kedua apakah buku-buku seh masih di, bisa dijadikan dengan rujukan? Iya. Barakalawikum. Uh, saya kemarin juga ditanya hal seperti itu di Wisma Sri, Karawaci dan uh, saya tidak melihat sendiri dan tidak mendengarkan sendiri apa ini kata-kata itu atau ungkapan itu tapi seandainya itu benar bahwa kemudian ada ungkapan Islam dan demokrasi sama atau kemudian Islam dan demokrasi tidak bertentangan itu ungkapan sama sekali tidak berdasar dan ungkapan itu jauh daripada kebenaran disebabkan beberapa hal yang pertama Islam adalah syariat Allah yang merupakan satu syariat dari yang maha mutlak mengandung kebenaran secara mutlak untuk ditetapkan sebagai ketentuan hukum manusia maka siapa yang menjalankannya dia akan mendapat apa ini balasan dari Allah di dunia maupun di akhirat dan siapa yang mengingkari dan menolaknya maka dia akan dihukum oleh Allah di dunia dan di akhirat Kemudian sementara demokrasi adalah syariat buatan manusia Berasal dari manusia yang sangat relatif Yang tidak mutlak itu Maka semua yang berasal dari manusia pasti relatif dan tidak mutlak itu Dan itulah yang dikuatkan oleh Einstein tentang teori relativitas itu Bahwa seluruh yang dari manusia pasti bersifat relatif Tetapi yang berasal dari Allah pasti bersifat benar dan mutlak Makanya dalam al ini Allah menyebutkan di dalam surat Yunus ayat ke-22 rabbukumul haq, famada ba'dal haqqi illa dhalal." Ini ada ungkapan yang jelas dari Allah bahwa demikianlah itulah yang berasal dari Tuhanmu, itulah yang benar. Kalau orang tidak menjalankan kebenaran yang berasal dari Tuhannya, yaitu dari Allah, maka dia pasti akan di atas kesesatan. Ini dari segi apa sumber? Dari segi apa ini e, sejarah, maka Islam sejarahnya adalah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Sementara demokrasi sejarahnya berasal dari Barat yang nota benar mengalami satu proses. Demokrasi itu artinya dongos dan krotos, artinya hukum dari manusia dari rakyat untuk untuk rakyat berasal dari manusia untuk manusia yang itu awalnya bahwa kemudian kepemimpinan di wilayah apa ini Romawi itu posisi gereja di atas penguasa dan kekuasaan politik. Tetapi dengan kejadian peristiwa pembunuhan terhadap Galileo, Galileo yang kemudian sampai terbunuhnya sekian banyak para ilmuwan karena Galileo menem menemukan bahwa bumi ini berputar Sementara gereja menetapkan bumi ini adalah apa Tetap tidak berputar Sehingga kemudian itu dianggap berlawanan dengan doktrin gereja Maka Galileo dibunuh Dan begitu pula ilmuwan-ilmuwan yang kemudian banyak dari mereka Yang dianggap bertentangan dengan doktrin gereja pun dibunuh Karena peristiwa itu Terjadi benturan antara ilmuwan dan gereja Maka terjadilah protes-protes Sehingga kemudian posisi gereja diturunkan sehingga diposisikan sama dengan apa? Dengan apa? Dengan kekuasaan. Ternyata mereka pun melakukan perilaku-perilaku yang luar biasa, termasuk diantaranya terjadinya pembantaian umat Islam dan orang-orang Yahudi di daerah Spanyol yang dikenal dengan apa itu? Ah, siapa yang tahu? Yang dalam bahasa dikatakan mahakim al-Taftish Namanya apa itu? Ah, pembantaian umat Islam dengan 50 cara perbuatan yang sadis atas nama gereja. Dan begitulah perilaku-laku yang lainnya. Uh, namanya apa? Inkuisisi. Inkuisisi itu pembantaian kepada umat manusia atas nama gereja. Ketika mereka mempunyai kekuasaan. Akhirnya dengan perilaku-laku menyimpang itu, akhirnya gereja dibawa kekuasaan. Ya, untuk apa? Menyimbangkan gereja masih juga nyerimpetin. Sama Agustinus disarankan untuk gereja harus dipisahkan dengan dengan apa? Dengan kekuasaan. Maka kemudian jadilah konsep give the Caesar for, for the Caesar and for the God is for God. Ya, berikan untuk penguasa-penguasa untuk raja untuk bab untuk Tuhan untuk Tuhan. Maka terjadilah apa? Sekularisme. Inilah daripada kaidah demokrasi. Jadi demokrasi isinya adalah sekularisme jadi rohnya demokrasi itu adalah pemisahan antara agama dan gereja pertanyaannya apakah islam harus dibisahkan dengan negara itu berarti akan memancung seluruh perjalanan sejarah umat islam sampai jatuhnya khilafah utmaniyah itu dan itu jelas pertentangan ya. dan kemudian yang lain bahwa yang namanya ketentuan-ketentuan hukum yang dalam islam bersifat baku tetapi yang ada dalam demokrasi bersifat apa tidak baku dia berpindah-pindah, berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Makanya demokrasi ala Barat, lain demokrasi ala Arab, lain demokrasi ala Indonesia. Makanya mereka bilang demokrasi Pancasila yang sana demokrasi apa ini sosialis yang sana kemudian demokrasi ala Barat dan sebagainya. Semua berbeda-beda sesuai dengan kepentingan. Nah itulah demokrasi. Ketika kemudian Amerika menjajah Irak, menjajah Afghanistan, mereka bilang We Come for Liberation. Kamu datang untuk membebaskan. Membebaskan apa? Kamu banter ratusan ribu orang itu. Ini ala demokrasi gaya Amerika. Ya. Tapi ditentang oleh Venezuela dan lain sebagainya itu. Karena ini adalah merupakan satu apa the crazy of demokrasi dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa persamaannya? Yang paling banyak adalah perbedaannya. Untuk lebih jauh Anda bisa membaca disertasi doktor secara ilmiah ditulis oleh Profesor Dr. Haim Azhari. Dalam uh, apa ini disertasi yang dia sampaikan di UI dan itu uh, dicetak uh, di apa ini kalangan umum bisa dibeli dengan judul Negara Hukum. Cuman kesalahan beliau ingin menggabungkan antara demokrasi dan Islam maka dibikin namanya nomokrasi. Ya keliru lagi. Udahlah demokrasi sendiri, Islam sendiri gitu aja udah. Jadi ungkapan itu jelas tidak ilmiah dan jelas itu tidak sesuai dengan realitas dan ajaran Islam yang sebenarnya. Uh, kemudian kalau memang seperti itu apa kemudian bukunya bisa jadi referensi atau rujukan? Rujukan kita Al-Qur'an Sunnah. Ya, rujukan kita Al-Qur'an Sunnah, lebih jelas. Ya. Adapun pikiran orang, pendapat orang bisa diterima, bisa ditolak. Kalau kita sudah punya rujukan, ya, makanya lebih bagus kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah daripada kita capek ngurusin pendapat-pendapat orang itu capek. Udah terlalu banyak itu, kebanyakan itu. Ya. Jadi kalau mau baca kembalikan kepada yang asli, ya. Tadi sekedar untuk wawasan apa ketika kita sudah menguasai betul untuk wawasan itu apa? Nah, kita lihat nanti bagaimana apa ini, ini pendapat benar atau tidak benar setelah kita sudah merasa cukup dengan pengetahuan dasar Islam kita, kalau enggak yang terjadi syubhat terus akan masuk. Ya. Kalau kita tidak cukup kuat pengetahuan Islam kita dan kita baca tulisan-tulisan yang yang apa? mengandung benar dan mengandung salah itu sebab setiap orang akan mengandung benar, benar mengandung salah kan, makanya akan nanti justru menambah menambah apa, kepada kebingungan, menambah apa, e, keraguan dan lain sebagainya. Karena itu lebih baik kita hentikan dulu, kita kembali kepada sumber utama dan kuatkan tauhid, hidupkan sunnah, kedalami sunnah dan kemudian pelajari ulama-ulama salah. Dan saudara sekalian orang yang masih hidup tidak aman dari kesalahan. Makanya. Ibnu Mas'ud mengingatkan kepada kita: Ekta du biman kodmat fa inal hayi kayu rumah Ya, Ibnu Mas'ud mengatakan kalau kalian mau mengikuti, mau mengambil pendapat, mau mengikuti apa, -apa ni? Ajaran ikutilah mereka yang sudah meninggal. Adapun ada orang yang masih hidup, tidak aman dari fitnah, tidak aman dari kesalahan. Begitulah barangkali jawapan secara apa ini uh, uh, global. Semoga itu menjadi kesadaran buat kita. أقول قليا أسفر لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك